الحمد لله على آلائه حمدا نستوجد المزيد من حبائه وأصلي وأسلم على سيد أنبيائه وصفوة أصفيائه سيدنا محمد وآله وصحبه وكل من سار على إسره واختفائه شجرة شجرة مرسي سياسة الخيرية حين تقرمت شجرة فنيتيا Mabarah dan khairiyah Yang terhormat Jaros-jaros kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sungguh Wajib kita bersyukur ke Allah Yang menakdirkan kita Bertemu di sahat Madrasah Al-Khayriyah Al-Mubarakah ini Bersyukur karena kita Dalam acara Halal bihalal Menurut salah satu istilah Atau Uwad menurut istilah Bahasa Arab Maka Di samping itu Kita juga Gembira dengan lahirnya Mabarah yang merupakan satu kesadaran daripada pemuda kita. Kita harus berhenti sejenak dalam saat-saat atau detik-detik seperti ini untuk bersyukur. Dan di antara syukur itu adalah kita mengisi acara dengan Maw'idah Hassan Dan Membuat satu khitbah Menentukan satu uh, Blueprint Yang Bisa kita Kerjakan di masa yang akan datang Kita sebenarnya Di ambang abad baru Dua bulan lagi Maka umat Islam sedunia Akan menginjak abad ke-15 Abad yang tentunya Akan lebih banyak challenge Akan banyak tantangan Lebih daripada abad yang akan kita tinggalkan ini Untuk itu kita harus bersedia Untuk menyambut untuk menentukan siapa kita di tengah sejarah umat manusia pada umumnya. Umat Islam pada khususnya. Dan bangsa Indonesia pada khususnya khusus. Karena itu di samping saya mengucapkan tahniah. Kepada saudara-saudara. Panitia Mabarrah dan anggota-anggotanya. Atau badan sosial Al-khairiyah Dengan anggota-anggotanya Saya merasa berkewajiban Untuk menyampaikan sepatah dua Setidak-tidaknya untuk menjadi Pegangan Atau Bahan renungan Bagi kita dan bagi saudara semua Apa Yang harus kita kerjakan Sebelum itu kita harus sama-sama mengerti bahwa kita adalah di antara minoritas-minoritas Indonesia. Ada minoritas golongan Cina. Ada minoritas India. Dan ada minoritas minoritas keturunan Arab. Yang berketurunan Alawiyyin, sebagian daripada minoritas keturunan Arab. Setiap minoritas mengerti, mengerti dan mengapa? Apa sejarah dan bagaimana sejarah mereka masuk ke tanah air ini? Kita pun harus demikian juga. Tadi telah disinggung oleh Saudara Al-Akh Muhammad Taufiqi Dhanetsaqa sekulumit dari sejarah Al-Alawiyin masuk di Indonesia. Sekulumit dari sejarah yang diakui sebagai suatu yang hampir mutafakun alih di kalangan bangsa Indonesia seluruhnya apa, bagaimana al-alawiyin masuk di Indonesia mereka datang membawa misi, membawa risalah tidak cuma mencari duit misi itu atau tugas itu tugas suci Karenanya mereka bukan saja dibukakan pintu negeri ini oleh mayoritas, Tetapi pintu hati mereka dibukakan Pintu rumah tangga mereka dibukakan Mereka dipersilahkan kawin Di rumah-rumah tangga baik Maka terjadilah Asimilasi Dalam proses-proses pertama itu Yang berjalan dengan penuh keindahan dan keserasian itu sejarah harus kita pelajari bukan untuk kita banggakan membanggakan sesuatu adalah cuma menina bobokkan teman dan anak-anak kita tanpa guna kita mengerti hal itu untuk meneladani untuk mulai berbuat seperti mereka untuk melahirkan sesuatu untuk bangsa kita tidak usah cepat-cepat menage-nage kapan pemerintah dan mayoritas mengakui kita sebagai sebagai warga negara penuh dan sebagainya sehingga dalam pertemuan-pertemuan kita dengar apa keluhan-keluhan akibat diskriminasi. Sebagai yang kita lakukan sepanjang masa yang lampau ini, tetapi kita harus tahu apa lebih dahulu hak apa lebih dahulu kewajiban kita terhadap masyarakat besar ini. Sudahkah kita tunaikan itu? Salah benar kalau orang menuntut hak sebelum menunaikan kewajiban hak tidak akan muncul kalau kewajiban tidak lebih dahulu ditunaikan kita harus juga memikul risalah Sob tanpa risalah pasti kita akan menjurus kepada individualisme kepada ta'ifiyah kepada permusuhan antara sesama warga negara keturunan Arab dan kehancuran. Saya kira tidak seorang pun di antara kita yang senang mendengar akibat-akibat seperti itu. Maka tidak ada jalan kecuali koreksi pada diri sendiri dan kembali pada risalah kita semula dari awal kita masuk Indonesia. Maashirahul Muslimin, rahimakum Allah. Saudara-saudaraku anggota Mabarrah yang saya cintai Ini adalah tugas kita Jadi kalau kita menciptakan suatu Mabarrah Maka ingatlah Apa motifnya Apa niatnya Sebab niat itu bukan saja merupakan dasar Bukan saja merupakan suatu yang menentukan pahalanya di akhirat tetapi juga menentukan sukses atau tidak suksesnya perbuatan dan perbu perkelakuan itu. Kalau kita punya niat kurang baik, maka jangan menunggu kelanggengan dan kelanjutan daripada usaha saudara itu. Al-khairiyah bukan belum pernah mempunyai ikatan. Bukan tidak pernah mempunyai suatu ikatan tapi lantas ikatan itu menjurus kepada mayoritas besar dan selesailah tugas saya ingat IPPA pada masa saya lampu segera mereka membubarkan diri masuk ke ansor dan bereslah perusahaan mereka usaha membarasudara harus ditentukan apa motifnya dan sebaik-baiknya adalah mengembalikan teman-teman sebayamu ke risalah yang dibawa oleh nenek, -nenek moyang kita di sini. Bukan mufakhara bil ansab tetapi al, -al amal bimay'maluhu ya al ajdad rahimahumullah jami'an. Mereka membangun al khairiyah. Suatu yayasan yang niat semulanya baik landasannya adalah Tauhid dan iman. Maka berkembanglah Al-Khairiyah sepanjang beberapa tahun dan menelorkan manusia-manusia baik untuk generasi besar Indonesia ini. Antara lain yang masih hadir di sini adalah Sahabat Fadilah, Al-Ustaz Amar Baraja, al Muhammad bin Hussein Ba'abu dan banyak lagi. Mereka telah menunaikan apa yang mereka kuat berupa kewajiban kepada mayoritas. Dan Saudara pun harus berpikir ke arah itu. Dan ini tidak mungkin bisa di, bisa dicapai kalau tidak lebih dahulu kita pergi membicarakan tentang tarbiyah. Sebab pemuda ini atau anak muda itu dia harus Berada dalam tiga madrasah. Madrasah Baito. Sekolah yang ada di rumahnya. Iaitu ibunya. Keluarganya. Bagaimana mereka mendidik dan mengajar pemuda itu. Bagaimana mereka membangun jiwa dan rohani anak itu. Kemudian kepada madrasah yang ada di hadapan mereka. Dan masyarakat al -baik. Itu adalah suatu yang indah Kalau bisa Diciptakan dan diwujudkan Menurut suatu Khitbah Atau Tegbilan syariat Dan roh agama Salah seorang pelukis Diriwayatkan pernah mencari Suatu gambar apa yang paling indah di dunia Akan saya lukis Bar apa yang paling indah di dunia akan saya lukis dia pergi ke sana, ke sini menanyakan dia ketemu dengan salah seorang agama, ahli agama alim, mutasawid ditanya apa sebenarnya lukisan yang paling baik saya akan lukis <tuh> milio mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih indah dari gambaran manusia yang rukuk dan sujud kepada Allah Saya pribadi kata ulama itu tidak pernah melihat ada gambar yang lebih indah daripada makhluk yang diserahi khilqatul ab apabila ia menundukkan kepala dan sujud kepada Allah. Dia terima jawaban ini. Kemudian dia pergi sambil menanya yang lain. Ketemu dua sejoli dalam bulan madu sedang berjalan-jalan. Ia tanya kepada mereka berdua, apakah gerangan yang paling baik menurut Anda berdua gambaran yang saya bisa lukis? Keduanya itu menjawab, adakah lebih indah daripada cinta dan kasih sayang? Cinta dan kasih sayang menjadikan kemiskinan itu tidak terasa, menjadikan penyakit tidak terasa, Menjadikan kesusahan dan kepayahan Itu adalah enak dan senang Dia pergi pula kepada salah seorang yang lain Yaitu prajurit Yang sedang mengasuh di tepi danau Wahai prajurit Apakah sebenarnya pandangan yang paling baik Saya akan lukis Dia bilang tidak ada yang lebih baik daripada Assalam Damai dan perdamaian kalau tanpa perdamaian tidak ada sesuatu yang baik di dunia ini. Kota-kota metropolitan akan menjadi bagaikan penjara. Istana akan merupakan suatu penjara. Orang ini pulang ke rumah sambil mendapat mengambil gambaran tiga ini. Dia datang ke rumah, melihat anak istrinya sedang rokok dan sujud ini satu pandang kemudian setelah itu mereka berduyun-duyun pergi kepadanya sambil mencium tangannya dan mengucapkan salam mengucapkan tarhib kepadanya. dia bilang ini mahabbah senyum istrinya taat anaknya akhirnya dia gambar rumah tangga karena di dalam rumah tangga itu mencakup al-mahhabbah Wassalam Wal ibadah Jadi rumah tangga teladan harus kita bangun Jadi calon-calon yang akan beristri Harus mempunyai niat Untuk membangun rumah tangga yang baik Usrah muslimah Usrah teladan Sebab krisis kita sekarang ini adalah krisis keteladanan Kita tidak mempunyai keteladanan pada masa-masa tertentu kita mempunyai syiban Yang berarti Yang memenuhi syarat menjadi syiban. Di hari-hari ini kita tidak memiliki mereka itu Maka Kita semua ini Seperti anak ayam yang ditinggal oleh induknya Tapi ada satu yang akan memimpin kita Yaitu syariat Nabi Muhammad SAW Akhlak Nabi Muhammad SAW Karena itu Pertama yang saya anjurkan Adalah pemuda kita ini jangan nganggur Pemuda kita harus belajar Pertama belajar di Sebagai asas Sebagai landasan, sebagai fondasi Tidak mungkin ada bangunan yang baik Kalau fondasinya tidak kuat Apa sebab Manusia dibangun ilmu pengetahuannya tiba-tiba dia menjurus kepada demoralisasi sebab landasannya tidak kuat al-akhlaq itulah lebih dahulu Dekadensi moral harus dijauhi tadi saudara Muhammad bin Sumir mengatakan dekadensi moral adalah perbuatan manusia itu betul tetapi mereka berbuat adalah akibat daripada satu kesalahan kalau akibat itu dihindarkan kalau sebab itu dihindarkan maka akibat akan tidak lagi terlihat akibat daripada tidak sempurnanya didikan agama tidak masuknya jiwa iman dan tauhid dan akhlak daripada tauhid sebab tauhid kita yang berpangkal kepada qul huwallahu ahad mempunyai juga moralita tauhid itu akhlak tauhid alshidr al sabr al syaja'ah al-karam lain-lain imam al-ghazali telah meringkas itu semua di dalam bukunya al-ihya jadi seorang anak Baik dia di tengah-tengah orkan yang kita bangun ini, merupakan satu amanat. Harus kita didik dia al ahlak sebelum ilmu, atau tidak-tidaknya ilmu harus berlandaskan ahlak dan takwa Allah. Kalau tidak, maka tidak ada artinya itu ilmu ditumpu. Swatoh tidak akan menjurus kepada kebaikan, akan menambah jumlah ulama su. Atau sarjana-sarjana suh Dan ini yang kita tidak maukan Keturunan Arab harus mengerti kedudukannya Di tengah-tengah mayoritas Yang sampai hari ini Kurang memandang kita terhormat Sebabnya adalah kita sendiri Sebabnya karena kita belum memenuhi Syarat-syarat minimal daripada seorang warga negara yang baik Daripada minoritas yang bisa dipandang. Karenanya kita belum terhormat Tetapi kita mencoba menghormati diri sendiri lebih daripada mestinya Kita memasang harga lebih daripada harga pasar kita Maka akhirnya orang lebih memuakkan kita Kita akhirnya menjurus kepada bangga-banggaan nasab Tetapi kita tidak mengamalkan walau sekecil-kecilnya sebagian daripada yang menentukan kebaikan orang-orang yang kita e, nisbahkan diri kita kepada mereka jadi kita ini akhirnya lenyap bisa lenyap seterusnya ada satu cerita salah satu daripada keluarga Al-Habib Ali al habsyi masuk ke Indonesia bertemu dengan seorang temannya di Hazramud tukang bekam tukang canduk, membawa alat-alatnya dia tanya, ya Kulan sampai di Jakarta engkau juga membawa alat-alatmu ini untuk menyanduk dia bilang, ya Habib wal'aku saya ini menjalankan apa yang oleh Habib Ali al-Habshi ayahmu diteorikan Al Habib Ali berkata man la salaq fi tariq ahlu taaym wa daa' fa yakuru an nabiy siru ala al ittiba' al ma'natu idha lam nasir ala al ittiba' al jadi yang ada cuma nasab di tembok tetapi jiwa dan isi daripada seorang alawi, atau setidak-tidaknya, asyurut al li'an li yusamma alawi, sudah tidak kita, tidak kita miliki. Saya bicara, li'an al hukum, li'al aghlam, la'lil nadir, al aghlebiya sahiq, begitu. Kalau ada orang menjual, ganja, maka di situ ada tangan-tangan daripada keturunan yang baik ini main di situ. Dan itu pun adalah akibat. Akibat karena madaris sunah, karena madaris kita tidak menitik beratkan masalah yang paling pokok. Yaitu din dan akhlak. Itu bukan berarti kita tidak bisa mencapai ilmu yang dikatakan ilmu umum. Pure science Bukan tidak bisa kita capai itu Tapi fondasi harus kuat Kalau saya katakan Tarikh al-khairiyah ta Tarikh majid Maka itu sudah jelas Tidak ada orang mengungkiri Dan saya tidak banggakan itu Saya bersyukur kepada Allah Bahawa saya pun salah satu hasanah dari hasanah al-khairiyah Saya salah satu daripada Kebaikan al-khairiyah Walaupun saya adalah yang terkecil tarmuda tetapi saya syukur dan labutna'tarif di ee ولابد ان نأسف يعني الخيريه تاخرت في الزمان الاخير عن ما سلكه اباؤهم واجدادهم ini harus kita sampaikan tetapi itu bukan berarti kita tidak bisa mengejar kekurangan-kekurangan ini Kita bisa berjalan dan mengejar apa kekurangan secepatnya Apabila kita sedar secepatnya Jadi Mabarah ini Bukan saja cuma mengumpulkan zakat fitrah dan zakat mal Itu sudah cukup baik Namun harus juga men menjurus ke skup-skup yang lain Juga pendidikan dan pengajaran Bagaimana mengatur layer, layer pelan yang baik di dalam ta'limud ta dini wa ta'limud ta loa wa bagaimana bisa diusahakan mengundang alumni-alumni al-khairiyah alumni al dikumpulkan dalam satu muktamar atau majlis-majlis yang diadakan oleh al-khairiyah untuk membicarakan leer plan dan leer stopen yang bagaimana yang paling baik untuk masa sekarang dan itu untuk khairiah dan untuk madrasah-madrasah yang lain, ini salah satu dari tugas yang pokok dan penting di samping eh, segi-segi al-aramil, al-aitam dan sebagainya, eh, segi-segi al-aramil, al-aitam dan sebagainya. Kemudian takwiy nuhba suatu golongan elit untuk memikirkan untuk mengatur itu merancanakan blueprint blueprint buat yang dikerjakan oleh pemuda-pemuda ini harus ada orang tenaga-tenaga pemikir itu harus kita ciptakan kita wujudkan dan kita hargai pendapat mereka mereka nanti juga sekaligus merangkap menjadi lujnah islah lujnat islah kalau ada suatu salah fahaman darah sesama kita, warga negara turunan Arab, khususnya dari Alawijin. An-Nukbah, as-Sofwah tadi ini memecirkan. Bagaimana mengakorkan. Tidak biarkan berlarut-larut. Dan last but not least, paling penting kita harus bekerja untuk menarik golongan-golongan Arab yang lain buat semacam bekerja sama menuju kepada kebaikan masyarakat besar ini seluruhnya. Tidak menyediri. Ya, so, kita sama-sama mengerti bahwa kita belum menyumbangkan apa-apa yang berharga untuk masyarakat Indonesia, masyarakat besar ini yang masih juga menghargai kita walaupun sudah agak pudar pengamatannya. Artinya kita belum diusir, belum di eh, sebab kita masih belum berbuat apa-apa. Kita harus cepat-cepat mengejar kekurangan-kekurangan kita ini. Jadi apa man ladzi sanuqaddimuhu bisy'ar al-kabir alladzi nahnu wasat. Dan sampai sekarang mereka menghormati kita. Dan sebagian juga menghormati nenek moyang kita. Tadi disebut oleh al-Akh Ahmad Taufiq Imam Bonjol daripada Al Syahab dan Panglima Polim Fulan, Wafulan dan Maulana Malik Ibrahim sembilan kepala tadi disebut, tetapi sembilan kepala satu kepala berarti puluhan juta kepala kita sekarang ini sembilan kepala mengislamkan sembilan puluh juta ini dan sembilan ribu kepala sekarang malah menyedihkan jangan sampai mudah-mudahan menjadi beban kepada mayoritas ini. beda sekali antara sembilan kepala dengan kepala kita sekarang. Sebab aniyah atau hid belum menjalak belum mendalam. Dan tauhid apabila sudah teramu dengan seorang muslim, maka dia akan tidak ada yang mengalahkan dia. Tidak ada yang tidak akan tunduk kepada seorang muahid. bukti yang paling hangat adalah Khomeini di Iran. Sebagai muahid sebagai muslim dan mu'min Tidak ada kepala yang bisa tegak di hadapan dia. Wal adillah fi hadhihi masalah katira. Iqra' quran tajidul Ibrahim alaihissalam salam. Yaqulu Allah nar kooni bardan wa salaman 'ala Ibrahim. Limadha? Li'anna hadha rajul mu'min. Allah la yurid lin-nar an Kenapa Allah mengatakan kepada api yang berwatak membakar, hei api jadilah engkau dingin kepada Ibrahim dan aman selamat. Apa sebab? Sebab ini mukmin. Ya Allah ya Jibril, wa yanzurullah. Fana sorak. Mengapa itu air yang tebayatnya menarik apa yang di atasnya, menenggelamkan segala galanya di atasnya? Mengapa dia menjadi kering, mengeringkan diri untuk Musa alaihissalam? Karena Musa mu'min yani muslim pengikut Musa berkata ya Musa inna lamudrakul Musa mengatakan dengan tangan tenang jangan khawatir kalla inna ma'i rabbi saya dan tidak lama Allah menurunkan wahyu idrib bi'asa kalbah fan falak fakana kullu firqin kaptaudil azim Allah mewahyukan kepada Musa ya Musa tongkatmu yang kecil itu sebagai simbol ketukkan laut maka dia akan dia terbelah dua satu-satunya tebing seperti gunung yang tinggi berarti itu laut dalam mengapa Daud Allah melunakkan besi di tangannya sepertinya seorang mukmin, dan besi itu akan dipakai untuk perjuangan anak buahnya melawan al -Kufr maka besi menjadi seperti lilin yang panas di tengah tangan. Wahakala. Kenapa sahabat Rasulullah SAW waktu sampai kepada Al-Qurad akan menyeberang dalam rangka menaklukkan Persia. Mereka melihat laut atau sungai yang besar ini berkata salah satu kepada panglimanya, apakah kita harus berenang? Kamu harus terjun. Tidak ada seorang bisa berenang di maka berlompatanlah mereka ke air dan berjalanlah mereka air, di atas air Al-Imam An-Nadawi berkata orang-orang Persia itu berteriak lari lintang pukang sambil berkata diwan amdun, diwan amdun ini tentara jin, tentara jin lewat di atas air karena kebersihan iman dan jiwa mereka kita pun bisa berbuat seperti itu Karena apa? Kalau kita memperbaiki iman, menguatkan iman kita. Jadi kita sekarang ini berkewajiban memujudkan suatu kader. Kader yang melengkapi empat syarat. Otaknya berisi ilmu pengetahuan. Tidak kosong. Tahu. Dan tahu apa yang akan dikerjakan. Tidak taklid buta. Kalau melihat orang jalan memakai pakaian pakaian levis, dia pakai beli pakaian itu. Kita menggondrong ke rambut. Kita tidak tahu ini apa? Apa? Apa itu hipnosis? Apa tema mereka? Kita kerjakan saja. Celana kita komprangkan, kita letakkan di tanah, kita seretkan dia. Kita tidak baca hadis yang mengatakan bahawa pakaian di bawah mata kaki adalah pakaian orang neraka. Ma'asfala min al-izar, ma'asfala min al-qabain, fahuw min al-izar, fahuw binar. Iyaka wa isbal al-izar, fa ina isbal izari min al dan hadis-hadis yang lain. Kita harus tahu. Jadi kita harus ada ilmu. Berkata Syakital Balkhi, Zahabul Islam Min Arba'ah. Lenyapnya Islam karena empat. Unasun la ya'amalun La ya'amaluna bima yalamun. Ya Manusia-manusia yang tidak mengamalkan Apa yang dia ketahui. Wa unasun Ya'amaluna bima la yalamun. Ya Manusia yang mengerjakan apa yang dia tidak ketahui dari mana sumbernya apa akhirnya ia dan yang ketiga Unasun laya taallamu nama laya taallamu tidak mau belajar apa yang tidak diketahui dan akhirnya yang keempat Unasun yamnaunan nasar minat taallum yamnaunan nasar minat taallum bukan mencegah orang belajar saja letterlek tetapi menjadikan tempat-tempat di mana manusia mau belajar agama Tidak memenuhi syarat Atau tidak diberinya secukupnya Agama adalah yang memimpin kita Memimpin roh kita Kalau itu kurang, roh kita tidak terpimpin Dan dia akan labil, Tidak akan kuat menghadapi arus dari barat dan dari timur seperti ini tidak akan kuat menghadapi acara-acara TV saja apalagi falsafah-falsafah dan faham-faham yang tidak baik yang datang dari barat maupun timur jadi ad-din wa akhlab ad kita jadikan acara yang paling pokok dalam kehidupan kita semua termasuk pembicara ini sendiri harus kita bayat O oh, kita tidak ada kerja yang lebih penting daripada ini. Kemudian kita dakwah. Dakwah adalah paling mulianya pekerjaan adalah dakwah. Asraf amal yang melakukannya mukmin khususnya Alawi adalah dakwah. Dan ansab amal leh. Dan dakwah itu bukan berarti di, berdiri di atas mimbar seperti Al-Faqir. Tetapi dakwah bisa dengan Lisan bisa dengan tulisan, bisa dengan duit seorang dokter misalnya, dia bisa dakwah dengan kedokterannya seorang insinyur bisa dakwah dengan, insinyir, dengan handasahnya seorang sarjana hukum bisa berdakwah dengan kesarjanaan hukumnya misalnya membuat studi perbandingan antara mazhab imam syafi'i dan international law atau uh, KUHP di bidang bidang tertentu studi perbandingan dan itu diceramahkan Kemudian dilihat sampai dimana unggulnya aisyiyah, progresifitanya aisyiyah dan sebagainya, itu dakwah. Jadi bukan saja ayuhan nas, itagulloh di atas mimbar Jumat, tapi ini juga dakwah dan malah ini lebih lebih mempunyai pengaruh yang lebih besar. Saudara-saudara, kalau tidak demikian, maka kita akan cuma menguatkan kebudayaan Barat. Kita cuma akan mengunjam dalamkan bersama mereka tradisi-tradisi yang datang dari barat, dan kita akan cakup saja apa di hadapan kita tanpa ilmu tanpa pengetahuan. Jadi kader yang otaknya berisi ilmu, dadanya berisi iman dan tauhid. Wamahabbatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wamahabbat shibani kum. Shub al-Rajul al ma yta ma nabi fi qalbuh, ma tetahrak jawanihul khair jawarihul, ma tetahrak khair Seorang manusia, apalagi Alawi, yang dadanya tidak hidup di tengah-tengah dadanya nama Nabi Muhammad dan sejarah Nabi Muhammad, maka anggota badannya tidak akan bergerak untuk kebaikan. Hampir bisa dikatakan a priori ini hampir diaksiomakan oleh ahli tasawuf. Karena itu, kita didik manusia yang dadanya berisi tauhid, berisi akhlaq, berisi mahabbah Rasulullah s.a.w. Akhirnya, kader yang kantongnya cukup. So, pemuda yang masih menunggu belas kasihan orang. Da'i yang masih menunggu kasihan orang da'i itu tidak akan mungkin berbicara dengan benar pasti dia akan menenggang perasaan orang yang hadir seorang so da'i harus yukallimu al-nas bilugatil mu'min al-lugah al, al ma ta'riful ta laf waladdawara al-da'i yahtajilah shaja'ah adabiyah ma'i shaja'ah adabiyah ya shaja'at al shaja rakyat al-hur shaja'at al-damir al-hur Shajat Itu Itu eh, eh, yang hendaknya di dia berbicara tentang apa yang dia inginkan. Shajat yang hendaknya dia berbicara tentang apa yang dia inginkan. Shajat yang hendaknya dia berbicara tentang apa yang dia inginkan. Shajat dan hendaknya dia berbicara yang dia inginkan. Shajat yang hendaknya dia berbicara dia inginkan. Kita sekarang sudah mencakup semuanya dari Barat. Saudara percaya bahawa Al-Aliwiun, Al-Muntasibun, ila Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, tanggalan mereka di jam tangan mereka ini tanggalan Masehi. Apa sebab? Ya sudah kita tercetak ke situ. Kalau mengundang maka undangannya pakai bulan Masehi, bulan Kristen. Kalau ditanya mengapa sih kita harus lima daynakun Allah? ala tarikhil al ghar kenapa? dia tak bisa jawab karena dia bilang umum padahal dia kadang-kadang tidak yukhatib al-umum khatib al-khusus malah yukhatib nafsu ma'a nafsi apa sebab? kita melakui adat istiadat dalam perkawinan adat istiadat barat perempuan didudukkan sama suaminya kemudian jabatan tangan di muka itu di muka umum tukang-tukang foto masuk ke dalam majelis-majelis kondangan itu dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya al-'adat yang dibawa oleh nenek moyang kita sudah tidak ada bau-baunya lagi. Majelis tidak ada barokah. Dan kita undang perempuan masuk ke tempat rumah kita dan kita tahu dengan pasti bahwa perempuan-perempuan itu akan berpakaian yang tidak memenuhi syarat syariat. Jadi kita mengajak mereka keluar dari rumah tangganya supaya dia berdandan Berbaju tipis, berkudung kadang-kadang disampingkan saja. Ini kita kalau mau kembali sebagai wali Songo, kita harus konsekuen tentang masalah-masalah seperti ini. <tuk> maaf dan beribu-ribu maaf. Tepuk tangan, ini dari barat. Al-mu'min idha fariha min syait. Seorang mu'min kalau gembira, dia bilang Allahu Akbar walillah alhamdulillah. Saya hadir berapa kali rapat ikhwanul muslimin di Arafat dan di Damaskus. Mereka kalau mendengar satu khatib yakhutub wa yadhkiruhum bi ayyamillah, yaqulun kullum Allahu akbar. Tidak bertepuk tangan. Saudara tahu ini pajangan-pajangan begini ini asalnya dari mana? Ini dari Hindu Bali. Hendaknya kita ada orang-orang yang mengerti masalah-masalah seperti ini. Lalu nantajannab hal. Kita mesti nukawin syaksiyah. Kita harus mempunyai kepribadian. Kalau pemuda tidak diisi akhlaknya Islam. Tidak diisi sejarahnya Islam. Tidak bangga dengan sejarahnya Islam yang gemilang. Dan kebudayaan Islam yang pernah memakmurkan bumi. Maka pemuda itu akan pergi terseret oleh barat dan baratisme. Dan di sini Atam Mahal Kubra sebab di akhirnya anda akan menjadi akan sampai kepada sumur yang paling dalam yaitu sekularisme sudah lenyap putus hubungannya sama sekali dengan Muhammad saw kalau sudah menjurus kepada sekularisme maka sudah tidak bisa dikatrol lagi pemuda-pemuda kita saudara-saudara yang saya muliakan karena itu saya ulangi lagi, pentingnya penciptaan kader kader yang juga mengerti situasi nasional dan internasional saudara tahu mengapa misalnya Pakistan membuat bom atom, belum sempurna sudah diprotes, sudah dikecam sudah diancam, bahkan diancam akan disabot akan disabot mengapa India sebelumnya itu 5 tahun sudah membuat bom atom dan sudah selesai dibiarkan Mengapa RRT justru lawan Amerika membuat bom atom dan dibiarkan? Saudara-saudara, apa sebab? Masalahnya cuma masalah Islam. Karena Pakistan muslim. Pakistan kalau sempurna membuat bom atom, dia akan menjual atomnya kepada Iran misalnya, atau kepada negeri Arab. Dan itu atom akan dipukulkan Israel. Ini masalahnya. Ini masalah dunia sekarang Masalah Yahud Dan lawannya Yahud Yaitu Muslim. Karena itu saya nasihatkan diri saya Dan anak turunan saya Murid-murid saya saudara-saudara sekalian Jangan mempunyai sifat golong-golongan Kita harus bersatu Sebab yang kita tantang ini Atau yang menantang kita Sebetulnya internasional Minus muslimin Internasional seluruhnya Kaum sekularis Musuh kaum hipis dengan tema-temanya yang brengsek, musuh kaum imperialis zionis, salibis kaum segala-galanya yang ada di dunia ini musuh sampai kaum urientalis itu matang dia punya cara dalam memasukkan, paham-paham anti-islam dalam buku-buku yang mereka namakan bahas tentang islam kita harus memahami itu harus ada orang-orang yang mau merekali itu dan harus siang malam bekerja untuk itu Karena itu, kader itu nanti. Kalau sudah selesai, harus dijadikan seorang yang bergerak di tengah masyarakat dengan target. Dengan target apa? Jadi, antakum hadap. Kalau orang tidak punya hadap, seperti mana kita keluar dari rumah, tidak tahu akan kemana. Kita akan mengayun langkah sia-sia. Kadang-kadang kita mau pergi pabean, urung, pergi ke cidotopo, tidak jadi. Hal hasil seperti itulah keadaan manusia yang tidak mempunyai hadap Jangan dikira golongan Cina sebagai minoritas tidak mempunyai hadap Tempat mewujarkan hal ini bukan di sini Jangan dikira Hindu Bali sebagai minoritas agama tidak mempunyai hadap Jangan dikira kaum kebatinan tidak mempunyai hadap Dan tidak bekerja Mereka bekerja keras Siang dan malam, pagi dan petang Dan tidak pernah surut yang tidak bekerja sebenarnya kita kaum muslimin, dan khususnya yang bertanggung jawab yaitu pemuda Arab, keturunan Arab dan khususnya khusus ala alawi sebala alawi kalau benar, dia mau mengatakan dirinya alawi, dia harus menjadi mubalya dan da'i dan harus memberi lebih daripada menerima dan harus lebih berkorban korban waktunya, korban perasaannya pasti akan dikecam orang mana ada mubalaz yang akan disambut begitu saja Muhammad Alaihi Wasallam dikecam tadi sudah dikatakan kenapa turunnya wahyu justru kepada manusia yang hina ini kenapa tidak salah seorang yang besar seperti Al-Walid dan sebagainya itu sudah pasti sebab yang menjadikan mereka jingkrak jingkrak adalah Islam barat dan timur sudah bersatu untuk merongrong Islam Lihat itu pengungsi dari Bangladesh. Lihat kemarin pagi bagaimana pembunuhan massal terhadap kaum muslimin di PR, di India. Mana reaksi barat? Kiam. Lihat itu kapal terbang yang diberikan oleh Amerika kepada Yahud. Al-Qiyamu Suhyuni. Yang saban hari melabrak Lebanon Selatan. Mengapa mereka bungkam? Protes-protes seakan akan membombong Israel untuk lebih berani. Wah kenapa orang Arab ini semua sekarang pada keok dan diam? Memang kalau kita mau jujur sejarah Arab di zaman zaman seperti ini tidak membanggakan. Memang kita harus perhati perhatikan kenapa Arab makan Arab dan meninggalkan Israel kuat sejak Abdul Nasir. Kenapa justru dia yurabit fil Yaman yadribil ya al Yamanin sampai dua tahun Abdul Hakim Amir yurabit al Yaman akhirnya begitu selesai dan tidak berhasil menaklukkan Yaman, Yahudi memukul dia tahun 1967 dan 28.000 meter, kilo persegi hilang ke tangan Yahudi termasuk Baitul Magdis yang sampai sekarang tidak bisa dikembalikan lagi sebab mereka Islamnya sudah disadap oleh Zionis Internasional dan Salibis dan kaum sekularis, ya, kau le Nadawi, Rasulullah, tidak ada musibah dalam Muslimin, dalam Muslimin tahun 2020 lebih daripada Al-Germania. Tidak ada musibah yang menimpa kaum Muslimin lebih daripada sekularisme. Indonesia menjurus kepada sekularisme. Hati-hati, saudara, keturunan Arab dan khususnya khusus Al Al-Alewi. Hati-hati, saudara, tidak mempunyai andil dalam mengembalikan Indonesia sebagai uh, negara ketuhanan yang konsekuen. Dan ketuhanan harus ditafsirkan qul huwallahu ahad secara konsekuen. Kalau tidak saudara konyol. Saudara menempati tempat ini seperti orang yang menempati satu gedung yang indah. Tidak berhak dia menempati gedung itu dan tidak pantas ditempatkan di gedung yang indah. Mensyukurlah pada hadiah ini, nikmat kita di negeri ini, kita harus berusaha untuk berjasa dan berjuang untuk memperjuangkan agama kita. Kita tidak boleh berhenti di Kita harus terus berusaha untuk memperjuangkan agama kita. keliru. harus terus berusaha untuk memperjuangkan agama kita. Juga bisa keliru. Kabwa. Nabwa. Kita harus terus berusaha kita. Kita harus terus berusaha untuk memperjuangkan agama kita. Kita harus terus berusaha untuk memperjuangkan agama kita. Kita harus terus berusaha tetapi kegiatan itu tidak boleh kita kita teruskan Al Madrasah Al Khairiyah ma ussistat illa ala din ala taqwa min Allah wallahu ghairu syahidin Madrasah khairiyah ini pada tahun 30-an atau sebelum 30-an, kan ya Ustaz Ahmad? Tahun berapa? Asasat ala taqwa min Allah dan menghasilkan manusia manusia baik, Antara lain al Ustaz Ahmad bin Hasan Sajjah ini daripada khairia Walfagiri la rahmat rabih al gadir Juga minal khairia Wabarapa ratus manusia yang Seperti kita ini, kita bisa hitung Dan kebetulan semuanya ini mengajar Pernah mengajar Saudara-saudara, ini ni'mat Kalau kita puter Ini haluan Maka kita yang salah Kita yang salah kalau kita sudah diberi nikmat mengisi, mem mem membuatkan gedong seperti ini, maka kita harus mengerti bahawa nikmat seperti ini harus dipakai untuk mengisi manusia-manusia di dalamnya ini, di dalam ruang-ruangan ini dinullah, wa syariat Muhammad bin Abdullah, wa akhlak syi'ban, wa akhlak salafus sahabe. Baru kita nanti akan lega. Sebab orang yang datang, eh, yang orang yang mempunyai tugas, orang yang mempunyai misi itu orang lega, orang senang hatta walaupun dia mesti mengalami up dan downnya sejarah dia gembira, setelah ada pekerjaan orang nganggur itulah yang orang yang sengsara dan orang yang sedih kalau saudara tidak bekerja untuk sesuatu dan tidak mempunyai teladan yang baik maka orang tidak bisa menyalahkan saudara kalau saudara hanya tengah kaum tipis kaum yang tidak baik setelah tidak ada teladan semua yang anda lihat di jalan di tv, di surat kabar tidak membawa kebaikan bagi saudara isi surat kabar tidak membawa pendidikan Istri Fulan ber, istrinya fulan ber, ber, berlaku serong terhadap suaminya yang tidak ada fulan mer, meng, mengorupsi 6 miliar itu dibawa tiap surat kabar membawa saya tidak mengerti mana itu kode etik jurnalistik mana itu etika jurnalistik untuk kepentingan siapa hal-hal semacam ini disebut memberanikan orang yang tidak berani. Dan saudara-saudara, advertensis kita lihat. Ucapkan berbintang dan terjunlah ke gelanggang internasional. Rokok, nanti dikatakan ini padahal ini semuanya palsu. Dan alangkah kejinya suatu advertensi yang penuh palsu dan Saudara-saudara, kalau saudara tidak hati-hati dan tidak ada golongan elit yang memimpin saudara maka saudara akan pergi ke situ. Saudara belum tahu, khususnya anak-anak remaja 11-12 tahun belum bisa menjangkau semua itu. Belum bisa menjangkau apa latar belakang dari pada satu belum bisa menjangkau apa latar belakang dari pada satu acara TV misalnya yang diajukan disodorkan. Sampai di mana nasib Islam muslimin minat television Indonesia? Tak bisa saudara bikin kalkulasi untuk itu. Karena itu mesti ada yang, memimpin, yang memberi tahu. Nanti saudara sadar dan menyadarkan, menyadarkan diri keluarga dan masyarakat. Ini keuntungan. Baru saudara sebagai satu alawi yang mempunyai arti. Saudara-saudara, ini bedanya antara orang mukmin dan tidak mukmin adalah rohnya. Kalau dia berisi iman maka dia manusia penuh. Kalau tidak, dia gambar. Wal fargu bayina surah, wal haqiqah, farqun azim. Coba kita gambar ini, eh, tembok ini, semuanya gambar api yang bergejolak. saudara semuanya tidak akan merasa panas. Kalau kita gambar es grem ini semua, maka yang dahaga tidak akan merasa senang, puas. Dengan es. Kalau kita gambar ini sebagai laut, saudara tidak akan tenggelam. Kalau kita gambar macan, kertas, sebesar Gunung Semeru. Maka saudara tidak takut. Sebab itu semuanya surah. Yang menjadikan itu macan ditakuti adalah rohnya. Hakikatuh. Hakikatuh sabu'iyah wal asadiyah fi. Kalau sudah macan kecil sekarang ini melompat di tengah-tengah kita. Maka saya percaya bahwa kita semua ini lintang pukang akan lari. Apa sebab? Sebab kita tahu siapa ini. Apa ini binatang yang masuk. Kemudian Al-Ghaflah. Al-ghaflah Lupa Tidak sadar Pemuda yang tidak sadar Akan mencakup apa yang dihadapannya Dia kerjakan Tidak tahu bahawa yang hadapannya ini Lawan Saudara bisa membayangkan seorang tidur nyenyak Dirambati oleh ular kobra Dia tidak akan bergerak dari tempatnya Karena cuma satu Karena dia ghafil Karena dia tidak tahu apa Benda yang sedang malam mal melintasi dadanya itu, itu kobra, ular yang paling beracun. Tapi dia tidak takut. Namun kalau dia jaga, kalau dia tidak rawil, dia tahu itu ular, dia akan lari atau mencari alat pemukul. Begitu juga kita. Kita menghadapi dunia sekarang ini, kita berbagi dua, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Yang tidak sadar mengatakan ah ini biasa kita kerjakan. Sampai saya katakan tadi, tanggalan kita, tanggalan Masihi. Adat-adat istiadat kita, adat-istiadat Masihi. Kadang-kadang yang bukan mahram masuk ke rumah. Bicara dengan istri kita. Kadang-kadang istri kita menemui tamu kita, kita tidak ada di rumah. Kadang-kadang anak kita, kita contohkan satu contoh praktik, praktik. Tentang kizim. Tidak-tidak memanggil kita, kita bilang katakan, abah tidak ada. Itu anak keluar dengan giapnya mengatakan, abah tidak ada. Ya kizim. Dan kizib secara dididik, cara praktek. Ini praktek lebih jahat dari segala dididikan. Tapi mestinya kita katakan padanya. Katakan bahwa ayah sedang makan. Kalau belum makan silakan masuk. Atau suruh tunggu. Itu anak, ya ta'ala mus'id. Orang ngemis. Di, di muka pintu. Kita labrak dia dengan kata-kata yang kurang baik. Anak kita belajar daripada kita. Bagaimana orang yang yan'arul miskin tapi sebaliknya harus kita katakan tahu ini wang kasihkan orang Malaysia. Ini ada sepiring nasi panggilkan temanmu yatim itu dia tidak punya apa dia perlu seperti kamu sepiring nasi kita didik dia untuk ya kunjari yarham almasaki walaidah itu satu pekerjaan di rumah tangga yang mesti kita ciptakan tadi albed almadrasa almuhyid ini ini semuanya sekolahnya kalau satu meleset semuanya meleset dan sekarang ini kita punya sekolah-sekolah dengan wali murid ada semacam yang disebut tadi gap tidak ada hubungan kenapa sekolahnya amka al azhar maju? sebab konon kata orang ada suatu hubungan baik antara sekolah dengan keluarga itu anak ditanya ayahmu kalau pagi bangun jam berapa kamu sholat subuh bersama siapa? Itu anak, pasti akan mengatakan dengan terserah. Besoknya didatangi walinya. saudara, kami akan keberatan mengajar anak saudara Kalau sudara bangun di waktu-waktu yang tidak cocok dengan ajaran Islam. Itu menjadi orang malah lebih respect pada sekolah-sekolah yang begini ini, sekarang. Sampai taman kanak-kanaknya saja orang membayar 750 ribu masuk taman kanak-kanak, Al-Azhar. Kita senang mendengar ini. Kita tidak hasil, kita senang. Dan minta kita minta pada Allah supaya itu lebih dijayakan lagi. Tapi kita juga harus mulai sekarang berbuat seperti itu. Kalau perlu seperti tadi saya katakan, kita ketemu. Kita susun. Apa yang mesti kita kerjakan? Menghadapi zaman seperti sekarang. Menghadapi challenge seperti sekarang ini. Apa respons kita? Bagaimana? Dari mana kita mulai? Inilah persoal. Saudara-saudara, karena itu izinkanlah saya sebagai penutup sambutan saya atau ceramah saya ini kita kembali kepada satu masa yang baik. Kita harus kembali kepada risalah kita semula. Orang yang tidak punya risalah adalah orang itu akan menyerus kepada individualis, pada anania. Nanti ada satu satu yang lebih berbahaya lagi kepada musuh-musuhan. Saya kita tidak tahu apa yang mesti kita kerjakan. Kedua, kita harus menyumbang kepada masyarakat besar lebih daripada masyarakat besar memberikan kepada kita. Kita tidak usah tontot asimilasi lebih dahulu. Kita tu kita tunaikan kita punya kewajiban. Nanti kita tahu-tahu sudah keasimilir secara tidak tidak di ukur dan tidak dibikin-bikin seperti mana eh, formalitas-formalitasan sekarang ini Forma, eh, kita akan mencapai asimilasinya pangeran di ponogoro asimilasi yang betul-betul wajar, tobi'i asimilasi yang betul-betul dibanggakan oleh mayoritas masyarakat Cina yang begitu lincah dalam mencari duit eh belum diakui asimilasi padahal diorang orang mengayahkan beberapa tokoh-tokoh yang berkuasa belum diakui siap almadda ma kenyangkan jiwanya ini ajar anak-anak mereka nanti saudara akan dihormati sebagai guru dan saudara pun akan merasa senang merasa sudah syukur pada Allah saya sudah menunaikan tugas nenek moyang saya masuk ke Indonesia saudara-saudara inilah pesanan saya kepada diri saya dan kepada saudara-saudara sekalian marilah kita bersama-sama mulai melangkah ke arah sampai saya mengucapkan selamat atas bangunnya badan eh, badan sosial Al-Khairiyah yang dipimpin oleh saudara Maka saya juga mengharap apa yang saya ketengahkan ini dipikirkan dan direnungkan dan dibicarakan sematang-matangnya semasa-masa. Kalau bisa pertemuan begini ini tidak setahun sekali, adakan pertemuan-pertemuan rutin yang merupakan majelis mawawah, hasanah dan majelis zakarah. Sebenarnya tentu saya tidak bisa yakinkan diri atau saudara-saudara apakah yang saya ketengahkan ini memang sudah tepat dan cocok sebagaimana saudara inginkan atau tidak. Namun dalam majelis-majelis lain akan ada tanya jawab dan disitulah kita bisa lebih banyak saling dengar mendengarkan. Jadi apa yang saya ketengahkan ini mudah-mudahan cocok, mauwonya cocok waktunya dan tidak banyak kesalahannya kalaupun ada saya mohon maaf sebesar-besarnya aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhum min kulli dhanbin innahuwal ghafurur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam subhanarabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tidak dengarkan lagi batu-batu. Alhamdulillahil rahmanir rahim. Hamdullahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'iduhu wa nastarshiduhu. min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadhillahu kalamuhu Wa man yugallu kalaha bi Allah. Wa syahadu alla ilaha la syarika Wa anna Sayyidina Muhammad al-Abdihi wa Rasul Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi Sayyidina Muhammad Sama sallaita wa sallam taubarakta ala Sayyidina Ibrahim Wa ala alihi Sayyidina Ibrahim Al-Alamin wa innaka hamidun majid Amma ba'du fa inna aslaq al-hadisi Wa khair al-hadisi Sayyidina Muhammad sallallahu alihi wa An Nshar Al Uroh Mahpnetatuh, dan setiap mahpnetat mendengar, setiap mendengar berdakwah, dan setiap berdakwah bersinar. Mahashir Muslimin marilah kita bersama-sama membaca salawat dan salam kepada diri kita, Sayyidina Rasulillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma, Cilai ala nuril Anwar, dan Al Iriakil al Aqiyah, Miftah ibadil Yasar, Sayyidina Muhammad al Mufid, Ahli al Aqsa, Afshabih al Aqiyah, Adadni anillahi wa ibtalaq. sudah banyak yang kita telah dengar bersama tentang berbagai pengungkapan-pengungkapan dari mulai ayat Al-Quran yang merupakan wahyu ilahi yang dialamatkan kepada kita kaum muslimin sampai kepada para ulama dan ahli-ahli tasawwur min aulia Allah yang Sudah banyak yang kita mengerti tentang beberapa masalah dan tiap pengertian